Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya sebelum kita lanjutkan ngobrol pertama saya ucapkan dulu terima kasih kali ini saya akan membahas tentang perbedaan sukses dan berguna ini karena banyak orang yang eh, ketika bertemu atau berteman dengan siapapun berarti pengobrol atau misalnya kerewamian yang udah lama-lama kan ketemu itu ngobrol sukses ya oh, kamu sekarang udah sukses ya itu yang sering kadang-kadang membuat orang yang sementara hidupnya pas pasan itu kan drop kasihan mereka yang ya gak punya apa-apa kadang-kadang mereka membuat jadi minder, akhirnya jadi gak mau realni ya, karena kondisinya yang disebut sukses itu berarti udah mobil Hidupnya jet set mewah, sukses banyak uangnya, jalan-jalan terus ke luar negeri. Pengertian ini banyak yang orang akhirnya berlomba-lomba menuju sukses. Sehingga disadari atau tidak, setiap orang itu pasti berlomba ingin sukses dan ingin terlihat sukses sama orang lain. Ingin terlihat, wah oh, dia ke luar negeri, hajian ya, misalnya kalau tidak. Kalau misalnya dia taat agama, oh, wah jualan nah, aja kan sukses. Kelihatannya udah banyak duit berarti, oh, apa hidupnya? Sukses, karena yang dikejar sukses. Nah, tapi di balik ini dia tidak tahu tentang apa itu berguna. Berbeda orang sukses dengan orang, orang berguna itu berbeda. Seperti Einstein, ketika ditanya, Einstein, kamu ingin hidupnya jadi apa? ingin menjadi orang sukses atau ingin jadi orang berguna, saya memilih untuk menjadi orang berguna. Kenapa? Karena orang sukses belum tentu dia berguna bagi orang lain. Orang sukses kadang-kadang dia menerus banyak keuntungan dari orang lain, menyedot semua banyak keuntungan dari orang lain, menyedot darah kaya sotek, menyedot dari keuntungan orang lain dan dia menjadi kaya sendiri. Tapi belum tentu dia berguna bagi orang lain kadang-kadang kesuksesannya itu hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya kaya, bahwa dirinya hebat. Ya dulu rokok baik. biar hidup ini dinikmatin ya. Nah artinya orang sukses belum tentu berguna. Contohnya dulu pernah kasus kan kayak Mario Tunggut itu, wow sukses hebat, tapi dia melakukan Uh, somasi terhadap anaknya kandungnya sendiri, karena merasa kejayaannya dia terganggu gitu dengan kehadiran anak aslinya, anak yang memang genetiknya nggak tiba-tiba muncul. Uh merasa terganggu artinya berarti kan orang yang tadinya lembut, ketika digodok kayak misalnya telur lembut kan, akhir digodok masalah jadi keras. Ada orang, -orang berubah ketika mendapatkan masalah. Sebegitupun sukses, kata sukses Itu orang dipuja karena banyak duit Jalan-jalan ke luar negeri, mobilnya mewah Tapi belum tentu Dia mampu berguna bagi orang di sekitarnya Bagi saudaranya atau bahkan bagi tetangganya Ini orang sukses tapi orang yang berguna Sudah pasti hidupnya sukses Tidak selalu berarti harus dia kaya Itu perbedaan antara sukses dan berguna Sehingga kalau bertemu, bahkan saya kepada anak saya selalu mendoakan semoga kamu suatu saatlah ketika kamu sudah bersekolah jadi orang yang berguna bagi dirimu sendiri, bagi lingkunganmu, dan bagi bangsa. Itu doa yang lebih baik daripada ya mudah-mudahan anak saya sukses. Nah sukses ini lebih kepada ego dan penguasaan. Jadi ingin berkuasa terus dia mendapat keuntungan. Bahkan tidak segan orang-orang sukses ini justru mengambil kesuksesannya itu dari keringat orang lain. Misalnya dia seorang mandor, dia ngambilin sedikit jatah dari para pegawainya. Taruh lah misalnya ngambil jatah 100 ribu dari pegawainya. Sekali satu orang, kali 100 pegawai, misalnya dia dapatkan uang 100 juta. Artinya kesuksesan adalah mengambil keuntungan dari orang lain kepada dirinya. Sedangkan berguna adalah memberikan apa-apa yang dimiliki kepada orang lain. Nabi Muhammad bukanlah orang yang sukses, tapi Nabi Muhammad adalah orang yang berguna. Bahkan apa-apa yang disampaikannya dulu berguna sampai sekarang. Ya, dia memberi pada orang lain. Tapi orang menurut saya orang yang berguna itulah yang sukses. Tapi imajinasi kita tentang sukses ini adalah orang yang berhasil meraih kepentingan dirinya sendiri. Berhasil meraih mimpi-mimpinya sendiri. Benar kata Maria Tunduh, kalau kamu ingin punya banyak mimpi dan ingin mewujudkan mimpi, maka tidurlah, kata Maria Tunduh. Jadi, Jadi harus banyak tidur, baru bisa meraih mimpi. Hah, itu kan bisa... oh. Maksudnya adalah apa? Maksudnya kesuksesan ini adalah untuk pribadi. Sedangkan berguna adalah untuk orang lain Saya ada sedikit cerita Ambil santai ya Ada cerita tentang Orang yang pengen berhasil Sukses, pengen berhasil sukses Berhenti merokok Karena dia udah nyamuk Drog, katanya saya udah dari dulu Udah nyamuk rokok bro. Terus Tapi setelah membaca buku Katanya tentang bahayanya merokok Akhirnya saya berjanji Bukan, berjanji untuk berhenti membaca. Tapi saya ada keinginan untuk berhenti merokok Ini gimana ini dok? Oh gampang, dokter. dokter. Saya terapi ini. Terapinya gimana dok? Biasanya orang kalau merokok, kan rasa rokok itu enak. Jadi tetap aja isap. Nah, ini ujungnya ini, setiap kamu mau merokok, masukin ke pantai. Pas di modal cium kan modal bau bau, tahi bau ak ah. akhirnya kan kamu jadi ngad ngad ngad ngad ngadinya lain oh uh, iya bener oke okay, bro terima kasih sarannya akhirnya kan sehari dia biasanya ngabisin rokok saat dua bungkus pas mau merokok oh, dia reda. kan kalau namanya itu udah terbiasa agak susah untuk untuk berhenti nah biar ini dulu saat, uh, nyobain satu kedua pas gini jadi nggak kan mau dinyalain juga ah jadi akhirnya dibuang terus aja tiap hari berkurang sembuhlah sukses datang lagi ke dokter loh terima kasih atas sarannya alhamdulillah saya sekarang udah nggak ngerokok lagi woi bagus dong berarti udah nggak beli lagi rokok masih tetap dong nah katanya udah nggak ngerokok tapi kok beli rokok masalah saya datang ke canggulan baru katanya lah kecanduan apa? Jadi setiap beli rokok saya masukin ke pantat, katanya dah gajah dibuang kadang-kadang tahuan orang rokok katanya masukin aja ke pantat sudah dibuang lagi. Ah, gitulah dokternya aja langsung berhenti jadi dokter tengah siaran artinya ini saya cerita lucu bahawa balik kesuksesan terkadang orang merasa apa? Saya punya banyak teman yang duniawinya secara dunia dia sukses. Tapi ketika saya deket, ngobrol, ternyata di balik itu dia ke apa? Karena akhirnya dia di-press dengan pekerjaannya. Namanya juga orang pengen banyak duit, artinya berarti dia sesuai dengan pengorbanan. Kan Segala sesuatu, apa yang didapat, maka apa itu pula yang pengorbanan yang harus diberikan. Pengorbanan, waktu apa, sampai dia kadang-kadang melalah. Bahkan kepalanya aja udah berbuat apa tadi. Saya kok banyak duit yang bisa keluarkan dari jalan-jalan. Tapi kok batin saya malah tersiksa. Artinya di balik ke suksesan terkadang ada yang disebut dengan kehampaan. Di sinilah sukses tidak menunjukkan sukses bahwa dirinya kaya, sukses dalam kategori yang disebut banyak materi, belum tentu orang itu bahagia. Tapi kalau dia berguna bagi orang lain, dia punya uang terbahagia. Dengan orang lain ada rezeki dia punya misal tanaman mangga dibagiin dengan orang lain dia punya jagung dibagikan dengan orang lain itu lebih berguna bagi orang lain secara tidak sadar dia membangkitkan sesuatu yang disebut dengan kesadaran dari dalam dan kebahagiaan yang itu kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dinilai oleh uang apapun seperti salah satu contoh. Ini ada orang, kalau menurut orang dia udah sukses, udah kaya, udah kaya. Dia dia tinggalnya saja di apartemen. Tapi karena dengan kekayaannya itu itu seimbang biasa. Orang kaya semakin kaya, dia semakin banyak utang biasa. Karena rumus zaman sekarang adalah money is debt. Semakin banyak uh, uangmu, semakin banyak utangmu. Nah, satu saat dia sedang termenung, semakin sukses, kok semakin hidupnya sempit. Waktunya semakin uh, semakin terpenjara oleh waktu dikejar-kejar waktu. Lagi dia stres bahkan mau bunuh diri. Dia keluar dari apartemen lihat ke bawah ada tukang beca. Lagi pada ketawa. dia, dia padahal lagi stres mau bunuh diri malah mau loncat. Pas lihat loh kok tukang beca itu padahal dia pas pasangan rumahnya juga mewah gitu. Sedangkan dia di apartemen mewah kok bisa dia bagi aja turun turun dan bertanya bertanya begini, eh hey, bang katanya saya bisa beli ketahuanya nggak? Bang kaget lagi ngobrol berdua sama temannya. tuh, bang nggak bisa, maupun anda beli 1 miliar nggak saya jual karena ini mahal. Lalu nah, justru itu yang ingin saya tanyakan, kok bisa gitu dengan pakaian seadanya hanya hanya jadi tukang beca ketawa? akhirnya baru tah mereka dalam beberapa bulan ternyata yang membuat orang bahagia itu bukanlah materi, bukan tapi kebahagiaan hati. Dan itu tidak dinilai oleh materi. Dan ternyata dengan terutama teman itu solidaritas tinggi dan saling berbagi. Bukan karena uang, bukan nilainya, bukan jumlahnya. Artinya orang sukses belum tentu dia bahagia. Tapi orang bahagia, pasti sukses. Atau salah satu contoh, Wah saya nanti kalau banyak duit, nanti saya akan berbagi dengan tetangga. Kalau saya sukses, saya pasti akan bagi-bagi dengan tetangga. Hal-hal seperti itu, itu kadang-kadang hanya imajinasi, kadang-kadang hanya hayalan. Karena apa? Karena kita tidak pernah memulainya dari hal kecil. Karena kita selalu memimpikan hal besar dan melupakan hal, hal kecil. Memimpikan kesuksesan, sedangkan kesuksesan tidak pernah diraih Sementara dianya tetap berlaku, tidak memberi Padahal tidak seperti itu Kalau seandainya orang yang pengen menuju sukses, dia berbagi Dia memberi kepada sesuatu Dia saling berbagi dengan orang lain Itulah sesungguhnya yang disebut kesuksesan Berguna bagi orang sekitarnya Nah, seperti contoh kasus, ada orang yang saya pengen begini pengen minum uang, wow, maksudnya keren. akhirnya saya bilang ini biasanya orang itu akan tumbang biasanya diuji dengan uang. akhirnya saya pura-pura ah saya pinjam uang dong. maka sebetulnya saya nggak terlalu butuh. setelah itu tiba-tiba dia berubah sikap. nah berarti dari sana saya bisa melihat orang masih tetap menilai segala sesuatu dengan materi Orang masih tetap menilai orang lain dengan materi Wajar karena hidup di dunia Tapi menurut saya kesuksesan itu tidaklah materi Dan kebahagiaan itu bukanlah materi Tapi kebahagiaan itu adalah ada di dalam rasa diri kita sendiri Dan bagaimana untuk menemukan bahagia? Tumbuhkan, memberi itu bukan berguna bagi orang lain tidak bisa memberi dengan harta paling tidak kita bantu orang lain paling kita dengan tenaga karena ternyata berguna itu lebih penting daripada bersukses makanya saya ngedoain anak saya semoga kamu akan berguna bagi dirimu bagi keluargamu bagi orang sekitarmu apalagi bisa berguna untuk bangsa itu lebih penting daripada ngedoain anak untuk jadi sukses sama dengan menduani anak untuk jadi hampak hidupnya. Karena di balik kesuksesan terkadang ada kehampaan. Di balik kesuksesan terkadang ada hal, hal yang masih tetap menggantung. Tapi orang yang berguna bagi orang lain sudah pasti hidupnya akan bahagia. Sudah pasti hidupnya akan diliputi kasih sayang Allah. Karena dia sudah terbiasa berbagi, sudah terbiasa berguna bagi orang lain. Ini benar saya rasakan. Orang sukses belum begitu berguna bagi orang lain Tapi orang berguna Menurut saya itulah kesuksesan yang sejati Jadi Patokannya jangan setiap ketemu beratakan Sukses ya Sukses tidak, ber, tidak, ber, uh, tidak berarti tidak orang itu berguna Tapi Berguna ya bagi orang lain Atau bagi dirinya Sudah pasti diatakan sukses Ya kan Orang hanya ingin supaya dirinya kaya tapi dia tidak memulai karakter. Pada Allah memberikan kekayaan itu harus dimulai dengan wadah karakter. Wadah karakternya dia selalu memberi kepada orang lain. Kalaupun tidak memberi, ala tidak saya seperti sekarang punya kemampuan untuk berbicara, karena saya suka ngomong, akhirnya saya menyampaikan ini. Karena hanya ini yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan ini berguna. Membuka dan membuka wawasan kita. Bahwa ternyata, berguna lebih penting lebih baik daripada sukses. Jadi setiap ada kata-kata motivasi, cobalah untuk terbalik. Cobalah untuk mendoakan agar orang lain berguna, bukan sukses. Karena menurut saya sukses tidak selalu harus berguna dan belum tentu berguna bagi dirinya ataupun orang lain. Banyak orang yang sukses tapi hatinya hampa orang yang berguna bagi orang lain